Bismillahirrahmanirrahim Sedikit ada pertanyaan di sini Di antaranya tentang apakah potongan harga Untuk teman Atau ustad Contoh jika yang beli ustad harganya 10 ribu Jika yang beli ikhwan biasa harganya 12 ribu Apakah Boleh Nah, eh, yang memiliki barang secara sempurna adalah penjual. Maka segala sesuatunya dikembalikan kepadanya. Dialah yang menentukan harga tersebut. Dialah yang menentukan harga tersebut. Seperti seseorang punya barang, kalau Dibeli secara cash harganya 15 ribu. Tapi kalau dicicil harganya jadi 20 ribu. Ini tidak jadi masalah. Dia yang punya barang. Dia yang menentukan harga. Yang jelas seseorang ketika akan membeli barang tersebut. Jelas dia mau mengambil yang mana. Apakah yang cash atau yang cicil. ya Kemudian ini juga sebenarnya tidak jadi masalah. Ya karena mungkin e, ada unsur kedekatan ya dengan seseorang akhirnya dia lebih mengurangi keuntungannya yang lainnya sebagai hibah saja misalnya, tidak jadi masalah ya tidak jadi masalah nah biasanya dia jual barang itu dua ribu tapi karena yang beli kebetulan teman dekat atau ustad dia ingin membantu, ingin meringankan Akhirnya dikurangi harganya Ketika dikurangi harganya otomatis keuntungan dia jadi berkurang Atau bahkan tidak ada keuntungan sama sekali Artinya dia jual barang tersebut dengan harga aslinya Dia tidak mengambil keuntungan apapun Tidak jadi masalah Ya, Tidak jadi masalah Kalau sekiranya akan menimbulkan keributan Bisa dibawa dulu ke tempat yang sepi Ini buat usah segini aja lah Ya yeah. Ya, jadi masalah. Nah, Dan tidak perlu Ustadz diajari untuk berbohong. Avantat anak jual sama antum 12 ribu saja. Ini. Nanti kalau ada yang tanya berapa harganya. Berapa Ustadz beli dari saya. Bilang saja 14 ribu. Nah ini mengajari Ustadz berbohong. Jangan, jangan seperti itu. Ya, Jangan seperti itu. Tetap. Barang tersebut dijual sesuai harganya. 20 ribu tetap jual sama Ustadz itu 20 ribu. Ustadz saya jual barangnya 20 ribu. Tapi yang 5 ribunya saya infak lah buat Ustadz. Nah, Jadi 15 ribu aja gak apa-apa. Yang 5 ribu buat jajan anak-anak Ustadz itu apa? Gak masalah kan? Atau dibayar dulu sama Ustadz ini 20 ribu. Nanti dikembalikan 5 ribu. Ustadz Afan ini buat jajan anak-anak Ustadz. Nah sama kan? Nah jadi Masalah. Kemudian tadi disebutkan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan itsbatuz zat itsbatul wujud wa laisa itsbatul kaifiyah. Ini pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pernyataan yang sangat jelas sekali. Menetapkan zat bagi Allah itu artinya menetapkan wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan menetapkan kaifiyah. Maksud bukan menetapkan kefia di sini bukan berarti Allah itu tidak punya nama dan sifat. Ya, bukan berarti Allah itu tidak punya nama dan sifat. Allah kita tetapkan bahwa Allah itu wujud ada dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu hanya ada dan tidak perlu diimani. Nama-namanya dan sifat-sifatnya ini mu'aftilah. Sama saja dengan meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Sebab tidak ada sesuatu pun yang ada. Melainkan pasti punya nama dan sifat. Kalau sesuatu yang dinyatakan ada. Tidak punya nama dan tidak punya sifat. Berarti sesungguhnya tidak ada. Ya, jadi yang dimaksud dengan laisa isbatil kaifiyah itu bukan berarti Allah tidak punya nama dan sifat. Nah. Makanya dinyatakan bahwa para salaf mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengeiri tahrifin, walatil, walatqiy, ta tidak membuat visualisasi gambaran. Tidak mempertanyakan tentang bentuknya. Nah, Tapi punya hakikatnya. Memiliki hakikat. Mungkin ini yang dimaksud dengan lahu kaifiyah. Lahu kaifiyah artinya lahu haqiqah. Memiliki hakikat. di sini ditanyakan tentang kesalahan-kesalahan syuhada. Syuhada sekarang sudah dekat dengan Dai-Dai Roja. Dekat dengan Ahlul Fitan. Sururi. Mempromosikan Jadwal-jadwal pengajian mereka. Dan Mengajak untuk menghadiri pengajian-pengajiannya. Secara terang-terangan Secara terang-terangan Nah dan ini Tidak Terjadi Baru sekarang saja Tapi sebenarnya sudah sejak lama Tetapi Semua Allah tampakan Belakangan ini Ya Nah, Dan latar belakangnya pun Saya termasuk orang yang paling tahu Latar belakangnya pun dari mereka Lalu kemudian bertemu Saya nasihati Dia sekolah di Imarat Imarat punya ikhwan muslimin Kemudian keluar Terus intens belajar ya. Dalam keadaan Pemahaman terhadap manhaj salafnya Masih kurang tidak ada. Nah. Sejak kepulangannya dari Saudi pun. Sudah. Apa istilahnya. Menyebut nyebut nama seseorang. Yang belakangan diketahui. Bahwa nama yang dimaksud adalah seorang da'i sururi. Nah. Afan mau bertanya tentang Ustaz Ayib Ciamis. Apakah mauqif beliau bersama ulama kibar dan asatizah? As Sebab kami mendengar beliau pernah ditahdzir, jazakallahu khaira. Ndak? Ustaz Ayib Ciamis maana? Bersama kita. Ma'al ulama al-kibar. Bersama para ulama kibar dan tidak benar kalau beliau pernah ditahdzir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik padanya. Wa risalullah subhanahu wa ta'ala an yusabit anawa'iyyah. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada kita dan kepadanya. Nah, Kita cukup sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tufallahu wa